Mitra bisnis setelah terjadi kelangkaan BBM oleh karena pembatasan di sejumlah daerah beberapa hari terakhir, Pertamina kembali menormalkan pasokan BBM ke masyarakat agar tidak terjadi antrian panjang di SPBU. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan Pengurus Harian Institute Studi Transportasi Indonesia, Izul Waro. Mas Izul, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau saya melihat ini impact dari keraguan-keraguan pemerintah ya untuk mengambil keputusan masalah harga BBM. Jadi mestinya kalau ada pembatasan penggunaan, jangan sekonyong-konyong pada saat ada keinginan seperti ini gitu. Artinya pembatasan itu secara bertahap dilakukan sejak awal tahun atau sejak diputuskan berapa jumlah kuota BBM bersubsidi masyarakat pasti akan menyesuaikan, tapi tidak dalam waktu seketika seperti saat ini. Ini yang terjadi sekarang kan lagi pacu macam kepanikan ya kalau memang harus dinaikkan tarifnya ya lakukan seperlunya gitu artinya kalau pemerintah yakin bahwa dengan menaikkan tarif itu terdapat efisiensi Baik dari segi jumlah konsumsi BPM, karena pasti akan ada penyesuaian ya oleh masyarakat dan pengguna jasa transportasi lainnya Karena memang harganya mungkin ada penyesuaian, naik dalam hal ini Di samping itu juga akan ada efisiensi atau terbukanya ruang fiskal baru yang memungkinkan pemerintah melakukan kegiatan yang lebih tepat sasaran Terkait dengan pemanfaatan BPM tersebut Kalau memang tidak dikontrol penggunaan BPM bersubsidi ya pasti akan jebol kuota BPM bersubsidi tersebut, selesinya ya menambah kuota atau menaikkan tarif kan, idealnya jangan terlalu lama memutuskan, ada pembahasan serius dengan DPR untuk eh, melakukan penyesuaian tersebut, gitu. kebiasaan menunda-nunda dan ragu-ragu untuk mengambil keputusan, ya, pasti sepeyit dalam masa pemerintahannya sampai 20 Oktober bisa dibilang terakhir selamat, ya. Tapi ya pasti itu menjadi beban bagi pemerintahan yang baru, ya. Pada ujung-ujungnya rakyat akan menilai bahwa kebijakan seperti apa yang lebih bermanfaat buat mereka nantinya. Lantas, bagaimana seharusnya solusi yang baik untuk membuat manajemen energi, khususnya BBM bersubsidi ini, menjadi lebih berpihak ke masyarakat, Mas Izul? Subsidi dikurangi secara bertahap, diimba dengan kegiatan atau aktivitas lain yang bisa mendorong masyarakat untuk tidak terlalu boros dalam pemanfaatan BBM. Jadi, ya, misalkan secara jelas penyediaan angkutan masal di wilayah perkotaan ya, di wilayah padat huni itu pasti. Kemudian yang lainnya juga pengenaan disinsentif terhadap kendaraan-kendaraan yang boros energi semacam itu. Angkutan masal di sini tentu saja meliputi sarana, prasarana, infrastruktur ya, maupun uh, ada insentif lain, misalkan pemerintah pusat memberikan insentif atau bantuan ke daerah yang daerah tersebut berhasil melakukan improvement angkutan massal secara efektif ini kan menjadi dilema pembenahan angkutan massal di wilayah perkotaan adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah sementara keberhasilan dari program tersebut di sisi lain dirasakan oleh pemerintah pusat dengan berkurangnya konsumsi BBM bersubsidi nah ini tentunya ada transfer fiskal sebagai insentif dari kesuksesan pemerintah daerah yang mestinya skema ini juga harus segera dibuatkan aturan mainnya bahwa kalau memang ada inisiatif dari daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang inline dengan tujuan dari pemerintah pusat ya tentunya harus disupport dong kalau selama ini kan nggak ya masih ada ego sektoral itu tadi lagi kemudian seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat jika isu BBM bersubsidi ini berlarut-larut dan tidak cepat mendapatkan solusi Ya pastinya akan ada dampak secara negatif ya kalau memang ternyata kuota TBM habis katakanlah seperti itu sebelum akhir tahun mau nggak mau kan masyarakat dipaksa untuk tah itu menggunakan TBM non subsidi atau yang kedua ya tidak melakukan aktivitas perjalanan. Nah ini kan kalau sampai terjadi semacam itu tentu saja akan berdampak pada target pertumbuhan ekonomi aktivitas masyarakat pasti akan terganggu kan juga harus dilakukan mitigasi oleh pemerintah pemerintah harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi kalau opsi ter sebut bakal terjadi gitu ini yang selama ini entah pemerintah nggak mau mikir nggak bisa mikir atau ignorance peluang terjadinya polisi semacam itu inilah yang kita sayangkan demikian pengurus harian Institut Studi Transportasi Indonesia Izzulwaro Saya Giri Sadewa